Artis terfavoritnya Jawa Timur. Asri kelahiran kota Pudak Gresik bertalenta banyak penggemarnya. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Arjuna Sotoeng. Ayu, Arsita, Ju Palapa.